Assalamualaikum sederlun berita malam medisi hari ini Jumat 16 September 2016 dibacakan Ardiansyah Laporkan warga negara Indonesia yang ikut teks Amnesty Singapura terancam krisis luar biasa Banlek dan eksekutif kembali bahas rakan pilkada Tim dari Badan Penanggulangan Bencana Fiji berkunjung ke BPBA Aceh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 Sudarlun, sektor perbankan di Singapura dinilai akan bergejolak apabila pemerintah Indonesia berhasil melaksanakan program tax amnesty. Dengan program itu, seluruh dana WNI yang ada di Singapura diharapkan bisa ditarik kembali ke Indonesia. Apabila hal tersebut terjadi, maka sistem likuiditas Singapura akan terganggu. Berdasarkan pemberitaan The Straits Time, tercatat 200 miliar dolar Serikat uang warga negara Indonesia yang mengendap di Singapura. Jumlah itu setara dengan 40% total aset perbankan negara itu. Ketika likuiditas sebuah bank kering, maka kepercayaan masyarakat terhadap bank akan hilang. Sementara keberlangsungan sebuah bisnis perbankan tergantung pada kepercayaan masyarakat. Sektor perbankan Singapura saat ini telah membeberkan kepada kepolisian setempat nama-nama nasabah yang mengikuti program teks amnesty Namun langkah itu juga dinilai dapat menjadi senjata makan tuan bagi negara tersebut. Dprd Badan Legislatif DPRA bersama tim pemerintah Aceh kembali membahas rancangan kanun Aceh tentang perubahan Kanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati dan walikota wakil walikota. Pembahasan berlangsung di ruang rapat Badan Anggaran DPRA hari ini. Rapat yang dimulai pukul 14.00 dipimpin Ketua Banleg Iskandar Usman Al-Farraqi. Sementara dari tim pemerintah Aceh diketuai asisten satu sedda Aceh Muzakar Agani dan hadir ketua KIP Aceh Ridwan Hadi Rapat berlangsung tertutup Rapat hari ini adalah rapat finalisasi rakan pilkada setelah sebelumnya sudah melakukan konsultasi ke Mendagri Sudarlun pejabat dari Badan Penanggulangan Bencana Republik Fiji berkunjung ke Badan Penanggulangan Bencana Aceh di Banda Aceh hari ini Informasi dari Pusat Data dan Informasi BPBA menyebutkan bersama rombongan NDIMU Fiji ikut hadir Perwakilan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kementerian Luar Negeri Australia, dan Biro Kerjasama Luar Negeri Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kepala Pelaksanaan BPBA, Said Rasul memimpin pertemuan dan diskusi terkait mengenai disaster manajemen oleh pemerintah Aceh. Direktur NDMU Republik Fiji, Mr. Akapusi Rambut, tubi Galilei mengatakan maksud kunjungan ini untuk belajar dari Aceh dalam melakukan penanggulangan bencana dan proses rekonstruksinya agar kemudian dapat diterapkan di Republik Fiji. Anda sedang mendengarkan berita utama SRN EVA. Sederlun Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya dilaporkan telah menyurati manajemen petis Nagan Energi selaku pelaksana pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang berlokasi di kawasan Kerung Isep. Wakil Ketua DPRK Nagan Raya Sam Suardi, mengatakan surat yang telah dilayangkan untuk memanggil manajemen perusahaan guna didengarkan keterangan mereka terkait pengeboran gunung Singamata. Dikatakannya berdasarkan keterangan yang diperoleh DPRK setempat, Perusahaan yang sedang mengerjakan PLTMH Krung Isep ini dilaporkan telah menggali terowongan sedalam 80 meter dari total terowongan yang digali sepanjang 1.100 meter di gunung dalam kawasan hutan lindung tersebut. Sudah lun, Kementerian Republik Indonesia diminta melakukan pengawasan terhadap tingginya harga jual tiket pesawat udara dari maskapai berjadwal yang selama ini melayani sejumlah bandara di kabupaten kota di Aceh. Pasalnya harga jual tiket dari Aceh ke Medan nilainya berkisar Rp300.000 hingga Rp400.000 untuk sekali terbang di kelas paling rendah. Sedangkan harga jual kelas tertinggi mencapai 1 juta per penumpang untuk sekali terbang. Afrizal AR selaku pengamat penerbangan mengatakan jangan gara-gara mahalnya harga tiket ini membuat kunjungan ke Aceh semakin rendah. Derlun kantor Panwasli Aceh Singkil di Desa Gosong Telaga Barat Singkil Utara hari ini ditutup. Kondisi itu membuat Ketua Posko Perjuangan Rakyat Singkil dan Subuh Salam Rusli Jabat yang datang Hendak mengadukan dugaan pelanggaran pilkada gagal Rusli datang ke kantor Panwasli sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat Namun ia hanya sampai di pintu gerbang tidak bisa masuk ke dalam lantaran tertutup Sementara itu Ketua Panwasli Aceh Singkil Bayi Haki mengatakan kantor tutup Sebab pihaknya sedang mengadakan bimbingan teknis di Gedung Serbaguna di Pulau Saru Singkil Ya menyarankan yang hendak membuat laporan datang ke gedung Serbaguna. Dari newsroom Serambi Tanjung Permayesqian berita malam edisi Jumat 16 September 2016. Berita pagi Serambi FM hadir kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa Anda akses di situs interna follow juga Twitter @serambifm Darlun, Wassalam.